Ta'ayb bismillahir warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala la ilaha illallah la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Sunnati wal Kitabi Laziz dusyaha binazim Badawi hafazhahu taala. Pada pertemuan sore ini kita masuk dalam mahyubahu fi hudus shalat. Perkara-perkara yang dibolehkan yang dilakukan di dalam salat. Kalau dikatakan dibolehkan berarti karena disitu ada dalil yang menunjukkan kepadanya maka tidak boleh seorang itu melakukan gerakan-gerakan salat ataupun ucapan-ucapan salat kecuali di situ ada dalil yang menunjukkan. Bukan berarti dibolehkan di sini adalah bebas tidak. Dibolehkan di sini karena masalah ibadah itu kalau dibolehkan harus ada dalil. Adapun yang dibolehkan dilakukan di dalam salat adalah masyulil hajat. adalah berjalan ketika ada hajat. Berjalan ketika ada hajat. Baik itu berjalan dia maju ke depan, maju ke depan karena mengisi shof yang kosong atau dia berjalan ke samping karena untuk merapatkan shof atau kemudian berjalan untuk kemudian e, membuka pintu karena pas kiblatnya di depan pintu. Maka ini adalah termasuk perkara yang dibolehkan. Berdasarkan hadis an Annaisa radhiyallahu taala hanqalat Karena Rasulullah Alaihi Wasallam Yusalli fil bayt Rasulullah SAW pernah sholat di rumahnya Walbabu alaihi muglaka Muglak, sementara pintunya tertutup Faji itu Fastaftah tu e, Saya pun datang dan meminta dibukakan pintu Fahamasha Kemudian Nabi SAW berjalan Fafatahali Dan membukakan bagiku pintu Sumarajailamu sallahu Kemudian dia kembali lagi ke tempat sholatnya Wa wasafat An-Nababa fil kiblat dan Aisyah menceritakan bahwasannya pintu pada saat itu adalah di arah kiblat. Baik dalam Yakunilbab fil kiblat, sandinya pintu itu tidak di kiblat jasal masuaidon fil yamin au anisimal. Maka boleh berjalan ke kanan atau ke samping kiri au li liwarah atau dia berjalan ke belakang mustaqbil al-qibla dengan tetap menghadap arah arah kiblat. Jadi kalau misalnya pintunya di belakang di belakangnya persis, kemudian dia salat sudah tinggal buka, tetap wajahnya menghadap ke arah arah kiblat. Kalau di depannya tinggal buka, di sampingnya tinggal bergeser ke kanan atau ke kiri membuka pintu. Yang kedua, termasuk perkara yang dibolehkan adalah hamlus shobi, adalah menggendong anak kecil. Salat sambil menggendong anak kecil adalah termasuk boleh. Kalau orang saja boleh digendong, apalagi yang bukan orang. Maksudnya yang hidup saja boleh kita gendong, apalagi benda mati. Misalnya sholat sambil gendong tas, gendong ransel, gendong apa namanya supaya barangnya nggak hilang. Dia gendong ada masalah. Ada apa namanya sesuatu yang dia dia sholat dengan menggendong. Berdasarkan dalil Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu kan alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wa bil As bin Rabi' fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Dari Pak Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah salat sedang menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu Suaminya adalah Abil As bin Rabi'. Fa idza apabila beliau berdiri Nabi sallallahu berdiri maka beliau menggendongnya waidha saja dia apabila beliau sujud beliau meletakkan. Yang ketiga yang dibolehkan dilakukan adalah qatlul aswada ini, membunuh yang membunuh dua yang berwarna hitam. Maksudnya membunuh dua binatang yang berwarna hitam. Maka ini adalah boleh. Membunuh di dalam salat itu adalah membunuh binatang di dalam salat itu adalah boleh. Dan e, membunuh dua di sini Itu bukan menunjukkan kepada pembatasan. Karena selalu kita sampaikan bahwa bilangan itu tidak menunjukkan kepada pembatasan. Jadi bukan hanya terbatas pada dua hewan ini saja yang boleh dibunuh di dalam sholat tidak, tetapi semua hewan-hewan yang diperintahkan oleh syariat membunuhnya di, maka boleh dibunuh di dalam di dalam sholat. Dalil yang menunjukkan adalah haditsan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Amar Rubi Katli La Suadeenifis Sholat wal Walhayya. Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membunuh hewan dua hewan yang berwarna hitam di dalam sholat, yang pertama adalah lakrab kalajengking dan yang kedua adalah haya ular. Ini dan ini tidak terbatas pada kalajengking dan ular saja, boleh anda membunuh tikus kalau ada tikus lewat di depan anda anda bunuh, karena memang itu perintah. Misalnya ketika ada cecak jatuh dari atas kepala anda kemudian anda tangkap anda banting. Ya kan, anda injak-injak maka boleh, nggak ada masalah. Cecak, kemudian di situ misalnya ada e, nyamuk yang anda di wajah anda, kemudian anda tepleki di wajah anda karena di situ ada nyamuk maka boleh anda membunuhnya, membunuh nyamuk, membunuh apa namanya, e, jadi hewan-hewan yang memang diperintahkan oleh syariat membunuhnya. Kemudian yang keempat termasuk perkara yang dibolehkan adalah alilitifat walisyaratulmuhfamalilhajah adalah menoleh, menoleh dan e, memberi syarat yang bisa dipahami ketika ada hajat. Menoleh di dalam sholat kalau ada hajat maka itu adalah boleh atau mengisyaratkan yang itu bisa dipahami karena di situ ada hajat pun juga adalah dibolehkan berdasarkan haditsan Jabir radhiyallahu ta'ala nukal. Istighfar. Rasulullah, Rasulullah SAW pernah sakit keras. Fasaleinawaraahuahuwakait. Sementara kami eh, Salat di belakang beliau. Sementara beliau sedang duduk. Faltafatailina. Kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada kami. Fa roana kiaman. Beliau melihat kami berdiri. Fa ashara ilaina. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya. Artinya mengisyaratkan dengan tangan Supaya duduk Maka kami pun duduk Artinya padahal itu sedang sholat Nabi SAW sedang sholat sambil duduk Para sahabat di belakang sambil berdiri Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangan Supaya mereka duduk Maka mereka paham para sahabat itu paham Mereka pun akhirnya duduk Ini adalah termasuk perkara yang dibolehkan Kemudian yang kelima termasuk perkara yang dibolehkan Adalah Al-Busaku fi Saubihi awehrajih mendilihi menjaihi meluda di bajunya atau mengeluarkan sapu tangan di sakunya. Jadi meluda di baju adalah termasuk perkara yang boleh dan atau mengeluarkan sapu tangan di kantongnya tisu, sapu tangan atau yang sejenisnya ini termasuk perkara yang dibolehkan. Lima marrafi hadis bagaimana yang terdahulu dalam hadits yaitu. Apa namanya Jabir bin Nahiyan ibu sahku jihad kiblah tentang meluda ke arah kiblat larangan meluda ke arah kiblat itu sudah terdahulu ketika ludah itu sudah mau tumpah di mulut kalian memang terpaksa harus dikeluarkan ya sudah meluda di baju sebelah kiri kemudian dilipat bajunya dilipat bajunya ini dalil menunjukkan bahwa meluda itu adalah termasuk dibolehkan atau mengeluarkan sapu tangan. Ini juga sebenarnya apa saja yang bukan cuma sapu tangan yang dikeluarkan e, kita tambahkan termasuk juga di dalamnya ketika HP berbunyi Anda keluarkan dari kantong Anda kemudian Anda matikan itu juga boleh nggak ada masalah. Jadi misalnya HP-nya berdering dan itu akan mengganggu orang yang sedang sholat kalau HP itu dibunyikan apalagi kalau deringnya itu adalah nyanyian lagu-lagu, ya kan. Kemudian apa namanya itu akan mengganggu orang di dalam sholat, maka diambil dari kantongnya, dibuka, kalau lagi di lock dikunci ya dibuka kuncinya, kemudian dimatikan gak ada masalah. Itu adalah termasuk perkara yang di yang dibolehkan. Kemudian yang keenam termasuk perkara yang dibolehkan adalah isyarat menjawab salam bagi orang yang memberi salam kepadanya. Jika ada orang yang sedang sholat kemudian diucapkan salam kepadanya, maka boleh dijawab. Tapi dijawab bukan dengan ucapan, bukan dengan mengatakan waalaikumsalam tidak, tapi dijawab dengan isyarat, isyarat tangan, isyarat tangan itu apa? Yaitu telapak tangan menghadap ke bawah dan punggung tangan menghadap ke ke atas. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketujuh adalah tasbihul rijal wa tasbihul li indisa lilamrin amrin yahdusubisola. Termasuk perkara yang dibolehkan adalah laki-laki bertasbih, wanita bertasyiq, artinya menepuk tangan, menepuk dengan tangannya ketika terjadi sesuatu di dalam di dalam salat. Jadi kalau misalnya imamnya ada kesalahan atau imamnya misalnya di situ ada yang lupa, maka makmumnya mengingatkan. Kalau laki-laki adalah subhanallah kalau misalnya Itu kalau terjadi Misalnya kelebihan Imamnya mestinya duduk dia berdiri Mestinya duduk tahiyat dia Mau berdiri maka diingatkan Adapun bagi wanita Mengingatkan itu adalah dengan cara Tasfik Adalah menepuk bukan tepuk tangan Tapi menepuk dengan tangan Jadi menepuk dengan tangan Atau pahanya yang dia tepuk Atau tangannya yang dia Tepuk Sebagaimana hadis dari Sahal ibnu Saadi, anak Nabi S.W.T. kata, Ya Yunus Wahai para Wahai manusia, malakum hina, nabakum syun ilas solati. Akhastu matasfiq. Uh, mengapa kalian ketika diingatkan sesuatu di dalam solat kalian menepuk menepuk dengan tangan? Ina matasfiqulin nisa sesungguhnya menepuk itu hanya untuk wanita, manabahu syun fi solah ada dan siapa saja yang diingatkan oleh sesuatu di dalam salat waliyaqul subhanallah maka ucapkanlah subhanallah fa innahu la yasmau karena tidaklah seorang itu mendengarkan kalimat subhanallah illal tafata kecuali pasti dia akan menoleh yang kedelapan termasuk perkara yang dibolehkan yang kedelapan adalah al fathu ala limam al fathu itu maknanya adalah ada dua makna al fathu ala limam yang pertama adalah membenarkan bacaan imam, membenarkan bacaan imam. Yang kedua, al-fatihu di sini juga mananya adalah e, mengingatkan bacaan yang bacaan yang kurang dari imam. Jadi ini atau misalnya kita katakan imamnya lompat bacaannya, atau ayatnya lompat, atau misalnya e, ayatnya yang e, apa namanya dia lupa kemudian diingatkan itu mana al-fatihu atau yang al-fatihu yang pertama maknanya tadi adalah apa membenarkan yang tadinya salah itu dibenarkan berdasarkan hadis dari ibnu umar di allahu taalaanhu anhumana nabi ya saw solat solatan nabi saw pernah solat satu solat fakarafihah kemudian beliau membaca di dalam solatnya itu halabi saalihi nabi saw kebingungan artinya beliau tersamarkan ayatnya Fala man sharafa begitu sudah selesai salat qala li Ubay Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab adalah penulis wahyu dan beliau adalah yang hafal Al-Qur'an Asallaita ma'ana an, ma apakah kau salat bersama kami wahai Ubay qala na'am kemudian Ubay berkata iya ya Rasulullah qala bama manaka apa yang menghalangimu untuk tidak mengingatkan saya atau tidak membenarkan bacaan bacaan saya Kemudian yang kesembilan termasuk perkara yang dibolehkan adalah gamsuri jilinain, memegang atau menyentuh kaki orang yang tidur. Jadi kalau sedang tidur, misalnya kita sholat ada orang yang tidur di depannya, kebetulan kiblatnya itu adalah di depannya orang tidur. Sementara orang yang tidur kan kadang ngulek, dia apa namanya kakinya kakinya kemudian di arah kiblatnya orang yang sholat atau mungkin kakinya akan menyulitkan bagi orang yang sholat itu sujud. Maka apa boleh dia menggeser kaki orang yang tidur atau memegang kakinya orang yang tidur supaya apa namanya yang tidur itu sadar bangun kemudian menggeser kakinya makanya adalah boleh. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala haqalat contoh amrud rijalaya fi kiblatin nabi sallallahu saya pernah seloncorkan kedua kaki saya di kiblat nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang salat faiza sajada fa beliau sujud ghamasani beliau menggeser kaki saya fa rafa'tuha kemudian saya pun mengangkatnya atau melipatnya faiza qama saya begitu nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat saya seloncorkan kembali saya bentangkan kembali kaki saya. Kemudian termasuk e, perkara yang dibolehkan di dalam sholat yang ke-10 adalah muqatalah, muqatalatu manara dal murur baina yadai al-musalli. di sini bukan artinya membunuh, bukan juga artinya berperang. Muqatalah di sini adalah adalah menolak dengan keras. Adalah menolak dengan keras. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Lusaimin. Jadi Mukotalah di sini jangan diartikan secara bahasa. Mukotalah di situ artinya bunuh atau perangi. Begitu ada orang lewat di hadapannya langsung ambil golok, tebas, ambil peso, ambil apa, ambil senapan, ambil ini nggak boleh. Atau misalnya ketika ada orang lewat di hadapannya itu diajak gelut misalnya langsung diajak gelut diajak ini ya bukan itu ya kan nah, langsung diajak apa namanya uh, apa namanya tarung bebas misalnya itu bukan itu mananya dalam kota lah dalam mencegah dengan keras mencegah atau menolak dengan keras menaruh dan murur bagi siapa saja yang ingin lewat bayna yadeal musolli dihadapan orang yang sholat Dalilnya adalah hadis tabi sa'id al hudri radhiyallahu taalaanhu kal, samitu nabiya salallahu alaihi wasallam yakul saya mendengar nabi saw bersabda, jita sholat hadu kumila apabila salah seorang dari kalian solat menghadap ke sesuatu, ya sturuhuminah nas yang dia jadikan sutra di hadapan manusia, faradahadunayajita Fa sabinayajahi dan salah seorang dari kalian ingin melewati di hadapan orang yang solat, fal yadafak finahrihi maka adalah dia mencegahnya di di depan dia artinya di depan dia dia cegah nahrihi itu di bagian leher jadi kalau mencegah di bagian agak tinggi di bagian lehernya sebab kalau di bagian bawah di bagian perut itu nanti diajak salaman jadi kalau ada orang lewat di gini nanti dicegah nanti diajak salaman tapi kalau dia agak kita di nahar itu bagian nahar nah, ketika menyembeli unta maksudnya dihadapannya. Baiknya apa? Kalau dia tetap nekat, artinya dia menolak untuk tetap e, menolak, dicegah dan dia tetap nekat mau lewat. Valyoktilhu, maka jangan artinya bunuh dia, jangan mananya adalah perangi dia. Tapi mananya adalah apa tadi? Cegah dia dengan keras. Artinya apa? Anda e, pusatkan tangan Anda di tenaga dalam Anda di tangan, kemudian Anda cegah dia. Karena dia kan ngeyak, kemudian dia tetap maksa. Kemudiannya sudah pusatkan aja tenaga dalam di tangan Kemudian anda dorong dia Walaupun terlempar 10 meter Kena tiangnya masjid MPR mati Maka tidak ada dosa baginya Tidak ada dosa dan tidak ada kisos baginya Kenapa? Karena yang berusaha untuk lewat itu adalah Saitonya Yang ke kesebelas termasuk perkara yang dibolehkan Yang dilakukan bagi sedang sholat adalah albuka Albuka adalah menangis menangis ketika sedang sholat ini adalah di, dibolehkan termasuk perkara yang di, dibolehkan berdasarkan dalilan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala nukal maka nafina farisun yauma badrin ghair al mukdad walla kada raihuna wamafina illa naim illa Rasulullah sallallahu Tahta sychajaratin yusalli ya hatta nashbah jadi ketika kami diantara kami ada penunggang Kuda pada hari Perang Badar. Selain dari Mikdad. Dan sungguh kami telah. sungguh uh, Saya telah kami saya telah melihat kami. Wa maafina ila na'im. Tidak ada di antara kami. Kecuali semuanya tidur. Ila Rasulullah SAW. Kecuali Rasulullah SAW. Tahta syajara di bawah sebuah pohon. Artinya ini sholat malam. Yusolli. Beliau sedang sholat. Waya beki dan beliau menangis. Hatta asbaha sampai masuk waktu subuh. Ini menangis, kalau menangis saja boleh dilakukan Ini termasuk menangis yang dibolehkan Dan termasuk juga yang dibolehkan itu adalah tersenyum Di dalam sholat itu boleh Tersenyum itu boleh, yang tidak boleh itu adalah tertawa Kalau tertawa itu sudah membatalkan sholat Tapi kalau tersenyum itu e, Artinya belum sampai tertawa dan ini boleh kan? Misalnya di depannya dia melihatnya ada yang lucu di depan dia di depannya itu misalnya, di depannya sofnya itu kentut. Dia ingin ketawa tapi dia enggak. Ini dia cuma senyum, enggak ada masalah. Maka itu boleh, enggak ada masalah. Artinya atau melihat di depannya lagi rukut atau krek, celananya robek misalnya. Kemudian dia ingin tertawa, tidak jadi tertawa, senyum, enggak ada masalah. Maka itu senyum adalah termasuk perkara yang di yang dibolehkan. Karena itu bukan termasuk pembatal sholat. Tapi itu yang e, Sebenarnya masih banyak lagi Pembatal sholat Perkara-perkara yang dibolehkan di dalam di dalam sholat Seperti misalnya ketika sujud Sujud itu Boleh anda sujud lutut dulu Baru kemudian tangan Atau tangan dulu baru kemudian lutut Ini juga termasuk Perkara yang dibolehkan Cuma yang khilaf itu mana yang afdol Yang khilaf itu adalah mana yang afdol Tapi kalau sepakat para ulama Dua-duanya adalah boleh Orang sujud itu boleh lututnya duluan, baru kemudian tangan, kemudian ketika sujud juga boleh tangannya duluan, baru kemudian lututnya. Ini termasuk perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Kemudian juga termasuk perkara yang dibolehkan juga di dalam sholat adalah melihat, melihat pandangan mata itu kepada tertuju kepada misalnya imam, dia melihat kepada imam, melihat kepada karena melihat itu yang sudah pernah kita sebutkan ada lima, ada lima pandangan mata itu yang pertama di mana adalah kalau di depan Ka'bah Anda melihatnya Ka'bah, kalau tidak di depan Ka'bah maka melihatnya kepada imam atau melihat ke kakinya ketika sedang ruku', kemudian yang keempat adalah melihat ke jari telunjuk ketika jari telunjuk ketika tahiyat, kemudian yang kelima di mana? empat sujudnya itu adalah termasuk perkara yang di yang dibolehkan. Selain daripada itu maka itu tidak di tidak dibolehkan kecuali di situ ada hajat. Dibolehkan kecuali di situ ada ada hajat. baik, sekarang pembatal sholat apa saja yang membatalkan sholat? Yang pertama yang membatalkan sholat adalah tayakunul hadas. Yakin hadas. Dia yakin kalau sudah hadas. Hadas itu adalah apa yang menghalangi seorang itu melakukan ibadah sholat. Apakah itu yang keluar dari jalan depan Ataupun yang keluar dari jalan belakang Al-Hadas itu bisa artinya kencing Bisa artinya kentut Maka pak, Kalau sudah yakin dia kentut ya sudah batal sholatnya Atau dia yakin bahwa dia sudah mengeluarkan Air kencing Sudah keluar air kencingnya Maka itu sudah membatalkan Artinya dia kebelet Dia sudah tidak kuat menahan Atau sudah kencing di sedang sholat Mestinya sebelum dia apa namanya keluar itu dia tinggalkan sholat nggak ada masalah ya kan? Jangan sampai kencing baru dia tinggalkan sholat. Nanti bahaya kalau ngompol di situ nanti jadi ribut orang ya kan? Termasuk tamir masjid akan marah ya kan? Kenapa oh, karpet dikencingi? Taid berdasarkan dalil an-Nabati menutamin an-Namhi an-Nahushaikil Rasulullah SAW marjudul aladhi yuqayilu ilahi an-nahu yajrusyaufu salam Uh, Bahasanya ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Sallam tentang seseorang yang dia memikirkan, memikirkan sesuatu yang terjadi di uh, mendapati sesuatu di dalam solat. Artinya dia dalam riwayat yang lain fibat nih mendapati sesuatu di dalam perutnya di dalam solat. Fakal kemudian Nabi Sallam berkata layam fatil, janganlah dia berpaling layam sorry eh maknanya layam fatil eh layam sorry mananya jangan dia tinggalkan solat atau jangan dia berpaling dari solat hatta yasma sautan sampai betul-betul dia mendengar suara au yajidarihan atau dia mendapati bau mendapati suara di sini maksudnya suara kentut yajidarihan juga di sini adalah kentut karena kentut itu ada dua ada yang bersuara ada yang tidak bersuara yang bersuara biasanya tidak bau ya kan yang tidak bersuara biasanya itu yang bau sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah ketika Abu Hurairah mengatakan mal hadats ya Abu Hurairah Kala durat au fusa Abu Hurairah ketika ditanya apa itu hadas wahai Abu Hurairah Abu Hurairah menjawab durat au fusa durat itu kentut yang bersuara fusa adalah kentut yang tidak bersuara kemudian pembatal salat yang berikutnya yang kedua adalah tarku rukni min arkan atau min syarat karena amdan wabiduni uzrin adalah meninggalkan rukun, meninggalkan rukun-rukun salat atau meninggalkan syarat-syarat salat -syarat sengaja atau tanpa uzur. Maksudnya sengaja atau tidak sengaja itu sama. Karena rukun dengan syarat sengaja atau tidak sengaja itu batal. Misalnya rukun sholat ditinggalkan, meninggalkan sengaja meninggalkan al-fatihah, atau ya kita katakan sengaja dia meninggalkan al-fatihah, ya batal sholatnya. Sengaja tidak mau ruku', tidak mau sujud, tidak mau e tital, tidak mau duduk di antara dua sujud, tidak mau tahiyat, tidak mau salam, itu kan termasuk pembatal pembatal sholat. Kenapa? Karena itu termasuk rukun. Kalau syarat adalah apa dia meninggalkan apa? Misalnya tidak menutup aurat kemudian tidak ada niat. Kemudian tidak wudhu, ya kan? Tidak berwudhu, tidak tidak menghilangkan najis yang ada pada pakaian, tempat dan badannya. Kemudian tidak menghadap arah kiblat, itu kan termasuk pembatal pembatal sholat, sengaja atau tidak sengaja. Kemudian yang ketiga termasuk pembatal sholat yang berikutnya adalah al-aklu wa amdan, makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau makan dan minum tidak sengaja itu bukan pembatal sholat. Jadi yang membatalkan sholat adalah makan dan minum dengan sengaja Apa itu makan dan minum? Pengertian makan dan minum adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat mulut Jadi memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat mulut itu namanya makan dan minum Jadi kalau anda misalnya ambil makanan Masukkan ke dalam perut lewat mulut Maka itu adalah pembatal Maka termasuk di dalamnya itu adalah rokok Termasuk di dalamnya... Uh, apa namanya Kalau misalnya ada yang sililit sililit di Ada sililit Ada sisa nasi satu Dicungkil pakai lidah Lidahnya cungkil-cungkil ternyata Masuk ke dalam mulutnya Masuk ke dalam perutnya Apakah itu pembatal sholat atau tidak? Bukan nah, Karena itu tidak disebut makan Itu tidak disebut makan Kalau yang ada di mulut itu Masuk ke dalam itu kan tidak disebut makan Namanya apa itu? Namanya apa? Tertelan iya kan? Itu tertelan, bukan disebut makan. Jadi makan itu dari luar. Jadi memasukkan ke dalam perut lewat mulut. Tapi kalau misalnya ada satu nasi dicungkil pakai lidah kemudian tertelan, maka itu bukan pembatal. Tidak harus dimuntahkan iya Sebagaimana hadis dari Ibnu Munzir, Ibnu Munzir berkata, "Ijma' ahlul ilm" Sepakat para ulama, annaman agalah ushur, aushari bafisolatil fardi amdan anna alehi aliyadz. Bahwasanya siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka wajib baginya mengulangi solatnya. Itu adalah berdasarkan ijma ulama. Adapun eh, demikian juga, ketika solat tawo, solat sunnah, kalau itu sengaja makan dan minum, jelas itu adalah batal. Yang tidak batal itu adalah kalau tidak sengaja. Misalnya saking lamanya dia sholat malam, dia sholat malam, dia baca surah Al-Baqarah habis. Satu rakaat, 286 ayat. Ee, satu rakaat. Begitu dia baca dia dia pikir dia sedang baca Quran. Iya kan? Dia membaca saking lamanya dia baca, kemudian ambil air satu gelas aqua, minum, ya kan? Dia minum, kalau dia pas dia ingat ya sudah. Maka itu enggak ada masalah. Karena itu juga pernah dilakukan oleh sahabat. Artinya sahabat juga pernah lupa, ya. Kan? Ketika dia sedang membaca Al-Quran, artinya sedang sholat, dia lupa kalau dia sedang sholat. Saking lamanya, kemudian dia minum. Nah Setelah itu dia meneruskan sholatnya. Karena itu dilakukan karena lupa. Kemudian yang keempat termasuk perkara yang membatalkan sholat yang keempat adalah al-kalamu amdan bi gairi maslahat sholat. Berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat di dalam sholat. Berbicara di sini adalah tentunya minimal terdiri dari dua huruf. Jadi misalnya dua huruf dia artinya kalimat kata itu itu minimal dua huruf yang itu tentunya mengandung arti. Ya. Misalnya lagi eh, ma ma itu ma ma ma ma memanggil ma atau pa atau misalnya mbak atau kak misalnya ada sedang sholat maka itu adalah termasuk berbicara itu dianggap berbicara. Adapun kalau dia mengerang kesakitan sambil mengatakan ah ah ah lagi kesakitan mengerang apakah itu disebut berbicara? Di para ulama menyatakan tidak. Kenapa? Karena mengerang kesakitan itu bukan berbicara. Di ini bukan berbicara seperti orang yang menangis itu kan juga mengeluarkan kata-kata ya kan? Kata-kata orang menangis itu kata-kata. Kemudian e, mengerang kesakitan juga kata keluar kata. Kata itu kan terdiri dari minimal dua dua huruf. Tentunya berbicara di sini adalah ngobrol ya kan? Tanya namanya siapa tinggal di mana ya kan? Nomor HP-nya berapa? ya itu Facebooknya namanya apa, Instagramnya, BBMnya, ya. kemudian ditanyakan semua sedang di dalam sholat ya itu nggak boleh. itu termasuk pembatal karena itu tidak ada maslahat. tapi kalau ngobrol ada maslahat maka itu boleh. ngobrol ketika ada maslahat misalnya gempa bumi kemudian dia mengatakan gempa gempa sedang sholat maka itu boleh dan itu bukan pembatal sholat. artinya sholat tetap dia teruskan artinya begitu dia keluar dia lari gempa-gempa kemudian begitu selesai gempa dia masuk lagi melanjutkan sholat maka itu bukan termasuk pembatal karena itu ada maslahat ada maslah seperti yang pernah terjadi juga di masa Nabi SAW Muawiyah ibnul Hakam ketika sedang sholat dia bersin ada sebelahnya itu bersin hasin Muawiyah binul Hakam mengatakan diarhamukallah diarhamukallah yang sholat itu yang bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah Kok yang yang sebelahnya eh, sahabat ini mengucapkan Ya Alhamdulillah Akhirnya apa? Dia menoleh ke kiri ah, Menoleh ke kiri Yang sebelah kanannya menoleh ke kanan Kemudian yang di depannya ke belakang ya kan? Kemudian Mu'awiyah bin al-Hakam sambil mengatakan Ada apa dengan kalian? Ngobrol Ada apa dengan kalian? Ya kan. Kenapa saya diri perhatikan ada apa? Padahal sedang sholat, nah, kemudian apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meneruskan, maka imam tidak boleh mengatahi hey, yang di belakangnya ngobrol, kan batal semua jadinya, ya kan? Imamnya tidak, tidak artinya tetap meneruskan imamnya, dia tahu kalau di belakang itu sedang ngobrol, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap artinya meneruskan sholatnya. Begitu selesai sholat, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sesungguhnya sholat itu tidak pantas dari ucapan-ucapan. Manusia sesungguhnya solat itu yang ada di dalamnya hanya tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang ada di dalamnya. Tapi apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka mengulangi solat tidak? Kenapa karena itu adalah di awal masa Islam. Di awal masa Islam sebelum turun ayat akhirnya solat alidikri. Nah, begitu turun ayat uh, hafidz Allah solawati wasolatilustu wa, wa kumulillahi qani maka apa? Maka Umer Nabi sukut wa 'anil kalam. Kemudian kami diperintahkan diam dan kami dilarang berbicara. Baik. Kemudian yang berikutnya termasuk pembatal sholat yang berikutnya adalah dahik, adalah tertawa. Tertawa di sini ya mau tertawa terbahak-bahak, termehek-mehek, ter terba, apa tertawa sambil terkencing-kencing. kemudian eh, tertawa pokoknya tertawa semua jenis tertawa. Nah, tertawa yang sudah cekikian itu juga disebut tertawa, cekikian. Jadi mulutnya berusaha untuk menahan, tapi suara itu keluar. Apa namanya? Maka ini juga termasuk dihitung tertawa dan itu adalah pembatal sholat. Wa nakalay al Munzir alijama. Jadi ibnul Munzir menukir secara ijma, ala butlan sholat biddhahib, batalnya sholat dengan tertawa. Yang ke-6 termasuk pembatal solat yang ke-6 adalah mururul mar'atil baligha awil himar wal kalbil aswad baina yadiyal musalli duna maudi sujudih. Lewatnya wanita yang sudah balik lewatnya wanita yang sudah balik atau dilewati keledai atau anjing warna hitam sebenarnya bukan cuma anjing hitam semua anjing baina yadiyal musalli di hadapan orang yang solat Duna mau disujudi bukan di tempat sujudnya Maksudnya kalau tempat sujud itu kan Sudah agak jauh Artinya sudah lewati di depan tempat sujudnya Maka itu gak ada masalah Tapi kalau tempat sujud dengan orang yang berdiri Dilewati wanita Dilewati anjing, keledai Maka itu adalah pembatal Pembatal sholat Berdasarkan sabda Nabi Alaihi Wasallam, SAW Mizaqam ahadukum yusolli Fainahu yasturhu izakana baina yadai Misla akhirat yang rahli fai dalam yakum bainaya dayah amisal akhiratir rahl li wa innahu yaqtau salatahu di sini di kalimat terakhir bahwa terputus salatnya kalau yang lewat itu adalah alhimar keledai wal maratu wanita kalau disebutkan dalam bahasa Arab al mar'a itu sudah pasti sudah balik wal kalbul dan anjing e, hitam kenapa karena apa sebabnya apa ilahnya ilahnya cuma ada dua iman najis iman syaitan Anjing itu kan termasuk hewan yang najis, Keledai adalah termasuk hewan yang najis. Kemudian wanita itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa'in namaaha korrin karena yang bersamanya itu adalah korrin, maksudnya jin, setonnya. Maka yang berusaha membatalkan sholat itu adalah najis atau apa namanya setonnya. Taib kita lanjutkan sholat tetawo. Salat sunnah Atatawu artinya fi'lu ta'a Itu secara bahasa Atatawu artinya fi'lu at ta'a Artinya perbuatan ketaatan Ada pun penerut istilah Atatawu adalah adalah Sesuatu yang bukan wajib Atatawu adalah sesuatu yang bukan wajib Maka kalau dikatakan Salat utatawu adalah Salat yang bukan Salat wajib Berarti salat apa? salat sunnah atau dikatakan salat nawafil salat tatawu itu nama yang lain dari salat tatawu adalah salat nafila atau salat-salat sun sunnah adapun fadluha keutamaan dari salat sunnah ini keutamaan dari salat sunnah ini adalah menutupi kekurangan yang wajib adalah menambal yang menambal kekurangan dari salat-salat yang wajib atau menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat-salat yang wajib. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah uh, radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari amalannya itu salatnya. "Bayta salahat faqad aflaha wa Siapa yang bagus salatnya, maka sungguh dia beruntung dan sungguh dia uh, berhasil. Wa fasadat kalau salatnya jelek, rusak maka nadhaba wa hasyara maka dia rugi bayanin taqasa min jika ada yang kurang dari salat dari yang wajib sesuatu qala rabb tabarak maka Allah Subhanahu berfirman ini diskusi unduru haliyab min tatawwu Allah katakan perhatikan apakah di hambaku itu ada salat tatawunya maka apa salat tatawunya fayakmilu biha man taqasa min al Maka yang sunnah itu menambal kekurangan dari yang wajib. Sumbayaku nusair amalihi alahtali. Kemudian hitunglah seluruh amal-amal itu seperti itu. Maksudnya kalau sholat, kalau sholat wajib ada yang kurang maka dilihat apakah dia punya sholat sunnah. Kalau dia punya sholat sunnah maka sholat sunnahnya itu yang menutupi kekurangan dari sholat wajib. Kalau puasa, kalau puasa wajib, maka apa? Coba perhatikan ada nggak puasa sunnahnya? Kalau puasa kalau ada puasa sunnahnya maka puasa sunnah itu yang menambal Yang menutupi kekurangan yang terjadi pada puasa-puasa yang wajib Kalau zakat itu kan wajib Maka apa? Kalau misalnya dia kekurangan ada sesuatu yang kurang dari zakatnya Maka apa? Maka Allah katakan coba perhatikan ada gak sodakohnya? Maka sodakohnya itulah yang akan menutupi kekurangan-kekurangan dari zakat yang wajib Haji itu kan termasuk perkara yang wajib Umroh juga termasuk perkara yang wajib. Kalau ada kekurangan yang terjadi pada haji dan umroh, maka coba perhatikan, ada enggak hajinya yang kedua, ketiga, yang sunnah itu? Kan yang kedua, ketiga itu kan termasuk yang sunnah. E, hajinya atau umrohnya. Maka coba perhatikan, ada enggak hajinya dan umrohnya yang kedua dan ketiga itu? Itu nanti yang akan menutupi kekurangan pada haji atau umroh yang wajib hitung semua seluruh amalan-amalan kalau kita berbakti sama orang tua hukumnya adalah wajib ada yang kekurangan kekurangan di situ makanya sudah anda lakukan hal-hal yang sunnah terhadap orang tua perbuatan-perbuatan yang sunnah pada orang tua insyaallah itu akan menutupi kekurangan kekurangan yang yang wajib jadi itu ada nanti satu apa namanya satu buku satu buku 150 tips 150 tips untuk berbakti sama orang tua. Itu 150. Itu ada satu buku khusus. Jadi apa namanya 150 yang karangan siapa saya lupa namanya. Terjemahannya juga Insyaallah sudah ada mungkin. Sudah ada terjemahannya. Saya sudah menerjemahkan sampai 50. 50 tips uh, untuk bagaimana cara berbakti sama orang tua. Tip yang berikutnya adalah uh, yang berikutnya bahwa sholat sunnah ini sunnahnya dilakukan di rumah. Sholat sunnah itu adalah Istibabu istehbabu kauniha fil bait. Sunnahnya dilakukan di di rumah karena sholat sunnah itu adalah apa? Sholat sunnah itu yang paling banyak dilakukan adalah di rumah Kecuali Memang sholat itu adalah dilakukan di masjid Jadi tempat sholat itu kan cuma ada tiga Dimana sholat di rumah Di masjid Atau di tempat terbuka Ada pun sholat yang di masjid Itu ada memang sunnahnya di masjid Seperti sholat Tahiyatul Masjid ya kan? Sholat Jumat Sholat Istisqa Sholat apa namanya gerhana itu memang sunahnya dilakukan di masjid. Adapun sholat sholat yang lain, sholat sunah rawatib yang mengiringi sholat wajib, maka itu sunahnya dilakukan di di rumah. Demikian juga sholat malam, sholat witir itu adalah sunahnya di di rumah. Ada juga sunahnya dilakukan di tempat terbuka. Contohnya sholat apa? Sholat hari raya, ya kan? Sholat hari raya sunahnya dilakukan di di tempat terbuka, artinya di lapangan atau di tempat terbuka. Kemudian salat apa lagi yang di lapang yang di tempat terbuka Istisqa. Kalau ya. istiqoah ada yang dilakukan di masjid, ada yang dilakukan di, di lapangan. Tep dalil yang menunjukkan adalah anjibir kal kal Rasulullah Sallam idak kodoh aha dukumah solah Fi masjidih apabila salah seorang dari kalian telah selesai salat di masjidnya bal yuajil il libeitihi maka segeralah dia pulang ke rumahnya nasibah min salatihi Andalah Dia menjadikan di rumahnya sebagai bagian dari solatnya. Baiklah Allahaja ilumfi baitihim insolatih nur. Karena sesungguhnya Allah menjadikan di rumahnya dari solatnya itu cahaya. Juga dalam hadis yang lain Nabi saw bersabda: "Alaikum insolatihibu yutikum". Endaknya salah seorang, endaknya kalian itu solat di rumah-rumah kalian baik nah khairu sholati almar'i fi karena sebaik-baik sholatnya seseorang itu di rumahnya illa sholatul maktubah kecuali sholat wajib ini bagi laki-laki adapun bagi wanita ya tetap sholatnya lebih utama adalah di di rumahnya adapun macam-macam sholat wajib sholat sunnah macam-macam anwa'uha macam-macam sholat sunnah ada sholat sunnah di sini dibagi dua eee, sebenarnya banyak sekali ya macam-macam salat tetawwa itu ada salat sunnah Yang dilakukan secara berjamaah Ada yang tidak Ada yang salat sunnah yang dilakukan di malam hari Ada salat sunnah yang dilakukan di siang hari Ada salat sunnah yang mengiringi salat wajib Ada salat sunnah yang Yang apa namanya Yang ditentukan rakaatnya Ada juga salat sunnah yang tidak ditentukan rakaatnya Itu macam-macamnya diantaranya juga macamnya adalah sholat tertawa adalah kisman. Di sini ada dua, yang pertama adalah mutlaka, yang kedua adalah muqayyada ada sholat nafila mutlaka ada sholat nafila muqayyada mutlak itu apa ciri-cirinya mutlak dengan, apa bedanya mutlak dengan muqayyad bedanya, itu saya sebutkan ada tiga perbedaan antara mutlak dengan muqayyad yang pertama, muqayyad itu punya nama sholatnya kalau mutlak itu nggak punya nama solatnya. Saya kok kepingin solat, kepingin solat, kepingin solat itu namanya solat apa? Mutlak kok, karena nggak punya nama, ya kan? Kalau yang punya nama, contohnya solat apa? Solat tahiyatul masjid, solat syukurudu, solat duha, itu kan punya nama. Maka itu namanya apa? Mukayyad. Itu ciri perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Mukayyad itu ada sebab mukayyad itu salat sunnah mukayyad itu ada ada sebab seperti salat tahiyatul masjid sebabnya kenapa karena masuk masjid salat syukur wudu karena sebabnya habis wudu misalnya salat jenazah karena di situ ada jenazah ya kan itu nama kalau salat nafila mutlak itu tanpa ada sebab ini hanya kepingin perbedaan yang ketiga salat mukayyad mukayyad itu ditentukan rokaatnya sudah ditentukan jumlah rakaatnya. Adapun mutlaka itu tidak ditentukan jumlah rakaat. Itu perbedaan antara muqayyad dengan yang mutlak. Tehfal muqayyada. Adapun yang muqayyada sini Wahiyal ma'rufa bisunani rawatib. Al-muqayyada sini yang dikenal dengan sunnah-sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu artinya apa? Sunnah-sunnah yang mengiringi sholat wa wajib. Sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wa wajib. Qobla sholati wa ba'daha Qobliya atau ba'diya Wahiya kisman Dan sholat qobliya dan badiyah ini Juga ada dua Ada yang mu'akkada Ada yang gairu mu'akkada Ada yang ditekankan Ada juga yang tidak ditekankan Apa bedanya mu'akkada Sunnah mu'akkada dengan sunnah biasa Sunnah mu'akkada itu hukumnya adalah sunnah Tapi pahalanya sama dengan wajib Itu makna mu'akkada Mu'akkada itu hukumnya adalah sunnah tapi pahalanya sama dengan wajib itu sunnah muakada. Tapi kalau sunnah biasa, ya artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan ya nggak ada nggak ada sanksi. Adapun sholat sunnah yang muakada itu jumlahnya rakaatnya itu ada tinta asharata rakaat, ada dua belas rakaat. Yang muakada itu jumlahnya ada dua belas rakaat. 12 rakaat itu sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Saqi qala sa'al tu ayisy radhiyallahu ta'ala han rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta kani sallifi baiti qabla azhri arba'an thumma yakhruju fa nasi thumma yadkhulu fa yusalli kalau 12 itu berarti jumlahnya 12 itu berapa 4 empat rakaat sebelum duhur empat rakaat duhur ya empat rakaat sebelum duhur kalau di di apa namanya empat rakaat kemudian dua rakaat sesudah maghrib dua rakaat sesudah isya dan dua rakaat sebelum subuh jadi empat empat enam delapan 10 ditambah 2 rakaat sesudah duhur 2 rakaat sesudah duhur Itu jumlahnya 12. Tapi kalau dalam riwayat yang lain itu ada eh, 10. Dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala naqalat, ini keutamaan salat 12 rakaat ya. Artinya jangan ditinggalkan. 12 rakaat sebelum 2 rakaat itu sehari semalam. sholat sunnah mu'akkada itu 12 rakaat sebagaimana hadis dari Muhabbibah qalat sami turasallallahu alaihi wasallam yaqul man sholla 12 rakaatan fi yaumin wa laila siapa yang salat sunat rawatib 12 rakaat sehari semalam maka akan dibunialahu min fil jannah maka akan dibangunkan rumah itu di surga akan dibuatkan nanti rumah di surga bagi siapa yang mengerjakan 12 rokaat sehari semalam Tadi berapa? Empat raka sebelum duhur, dua raka sesudah duhur, dua raka sesudah maghrib, dua raka sesudah isya, dan dua raka sebelum subuh. Itu jumlahnya 12 Kemudian yang berikutnya adalah watustahabu al muhafat al arba'in qablan asar. Ah, adapun yang general muakada, adapun yang tidak ditekankan. Uh, Salat sunnah Salat tetawu yang tidak ditekankan Itu ada uh, Kalau kita melihatnya berarti jumlahnya ada 10 Jumlahnya ada 10 Rakaat Jumlahnya ada 10 rakaat Yang pertama adalah apa Dua rakaat sesudah duhur tambahan Kan mestinya badia duhur itu kan 4 Yang ditekankan kan cuma 2 Iya kan 2 itu tidak ditekankan Artinya badia duhur tambahan 2 Kemudian Kablan asri empat rakaat, jadi sudah berapa? Enam. Kemudian dua rakaat sebelum magrib dua rakaat sebelum isak, itu adalah apa? Ini e, sudah berapa itu? Sepuluh. Tapi itu sepuluh rakaat yang di yang tidak ditekankan. Jadi jumlah rakaat untuk sholat sunnah yang ditekankan ada dua belas, dan yang tidak ditekankan jumlahnya ada sepuluh. Adapun yang di sini juga dikatakan watus tahabul muhafatul arba'in kawbila asar disunahkan untuk menjaga empat raka sebelum asar. Ada juga yang saya berapa kali Salat sunnah sesudah salat asar itu ada enggak Para ulama sama sekali tidak ada, tidak ada salat sunnah. Ada mereka membawakan riwayat bukhari, riwayat ini, allahul talaalam dan itu sampai sekarang para ulama tidak pernah menyebutkan. Tidak ada satupun pun dia menyebutkan bahawa Sesudah sholat asar itu ada Ada sholat sunnah ba'diyah, enggak ada Tidak ada sholat sunnah ba'diyah Asar itu enggak ada Wallahu ta'ala alam itu Tidak ada dalil sama sekali Karena ada juga yang membawakan dalil Ini ada riwayatnya gini, ada riwayatnya dari Bukhari Ini saya juga belum ngecek ya kan? Belum ngecek apakah itu betul-betul Riwayat dari Bukhari atau bukan Karena banyak sekali ee, Ada buku yang yang istinya kebohongan semuanya. Ada buku pakai bahasa Arab yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas. Uh, Sirajuddin Abbas dia menulis namanya buku Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Judul bukunya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tapi babnya apa? Bab yasin, bab talqin, babnya yasi apa namanya? Uh, babnya itu bab yasin, bab talqin. Bab, apalagi Tahlil nanti bab e, membuatkan makanan, membuatkan makanan setelah kematian itu babnya padahal pakai nama aqidah ulus sunnah wal Jamaah. Itu adalah dia dia menukil banyakkan sebuluslami monothemia sebuluslami monothemia sebuluslami monothemia itu nukilannya dan itu adalah kebohongan atas nama sebuluslami monothemia. Jadi dia menyebutkan jadi meyakinkan orang yang baca itu majum fatwa juz sekian juz sekian. Alaman sekian Padahal itu tidak ada ya. Itu tidak ada Dan itu apa namanya ya, Kedustaan lah Atas nama uh, Sefer Islam Ibn Temi Dalilah menunjukkan Salat Asar 4 sebelum Asar itu 4 rakaat Berdasarkan hadith dan alih Kalau karena Nabi SAW Yusalli qablan asri arba rakaatin Yusalli bayinahuna Bittaslim uh, Anil malaikatil muqarrabin wa man min al-muslimina wal mu'minin. Dalam riwayat yang lain <tuh> rahimallahu Imaran Sallallahu alaihi wa Kemudian disunahkan juga yustahabu at-tawbi sholati bainal maghrib wal isya. Disunnahkan shalatut tawu di antara maghrib dan isya ini yang tidak ditekankan ya. Artinya sebelum maghrib dan sebelum isya. Jadi uh, bainal maghrib wal, wal isya. Kemudian Adapun bacaan yang dibaca ketika salat ta'awwudz, ma ja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW pada sebagian dari salat-salat nafila ini, artinya pada salat qabliyah dan ba'diyah ya. Salat Sunnah qabliyah ba'diyah itu boleh Anda tambahkan setelah Al-Fatihah itu surah yang lain. Apa saja yang dibaca oleh Nabi SAW adalah apa? misalnya apa? Kana Rasulullah SAW yakul Nikmat nikmat nikmat di tani yukra'u bihi ma fi rakaataini al-fajri kul huwallahu ahad wa qulial kafirun. Sebaik-baik surah, dua surah yang dibaca pada dua rakaat sebelum subuh yaitu adalah kul huwallahu ahad dan kulial kafirun. Ingat di sini bukan berarti kul huwallahu ahad itu didahulukan daripada qulial kafirun. Tetap sunnahnya adalah kulial kafirun dulu baru kemudian kul huwallahu ahad. Jadi bukan berarti di sini keluar Allahu Ahd di rakaat yang pertama, kulal Kafirun itu bacanya rakaat yang kedua tidak. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini, ini adalah bacaan surah yang dibaca pada sholat sunnah, sunnah, kawbliyah atau bakdiyah. Kenapa? Karena ada tetap sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prakteknya tetap rakaat yang pertama kulal Kafirun dan rakaat yang kedua adalah keluar Allahu Ahd. Demikian juga pada rakaat yang dalam hadis yang lain yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam yang terdapat dalam surah al-Baqarah. Demikian juga dalam uh, ayat yang lain rakaat yang kedua Allah uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca amanna billahi wa bianna muslimun. Ini bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga eh, itu bacaan surah yang dibaca oleh di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat witr. Di sini kalau anda dapati, anda dapati ada berarti urutan sholat sunnah yang paling utama di sini apa? Yang pertama rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya, maksudnya apa? Kenapa? Karena ini paling sering anda dapati setiap hari. Minimal itu berapa? 22 rakaat, ya kan? 22 rakaat jumlahnya. Solat sunnah kau beliau badiyah itu kan jumlahnya berapa? 22 rakaat. Yang ditekankan itu berapa? 12. Yang tidak ditekankan jumlahnya berapa? 10. Kan 22, ya kan? Maka ini solat sunnah yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu sebenarnya Hampir semuanya para ulama sepakat Kalau sholat sunnah Qobliya dan Badia Ini adalah sholat sunnah yang paling Tinggi nilainya Artinya ini yang paling banyak Menambal sulam Dari perkara-perkara sholat yang wajib Kemudian setelah itu Baru urutannya yang paling tinggi adalah apa Witir Baru kemudian witir Karena ini masalah khilaf ya Nanti kalau antum dapati dalam kitab fikih kalau dia menempatkan sholat witir Itu berarti witir itu adalah lebih Lebih utama daripada sholat sunnah yang lain Kenapa nanti Itu mendapati dalam kitab yang lain Itu sholat uh, witir uh, Dia menyebutkan urutannya apa? Sholat uh, kusuf Sholat gerhana Baru setelah sholat witir Kenapa dia sebutkan sholat gerhana Kenapa Karena lebih utama sholat gerhana Kenapa karena Gerhana itu untuk mendapatkannya itu butuh waktu yang lama, artinya itu kan susah untuk mendapatkan dia ya kan, dan tingkat kesulitannya lebih tinggi, maka semakin besar tingkat kesulitan maka itu semakin besar pahala yang di yang diberikan. Sehingga ada yang menyebutkan sholat kusuf baru terus setelahnya sholat witir, tapi sebagian ulama yang lain sholat witir dulu baru sholat kusuf, teh masalah urutan saja, ya, kan? artinya mana yang lebih? utama dan kita Palu Wajis itu lebih dia lebih cenderung bahwa sholat nafila yang paling utama itu adalah sholat witir setelah Qobliya dan Mbak karena kalau Qobliya dan Mbak itu tidak ada khilap hampir semuanya para ulama tidak ada perselisihan dalam masalah ini kalau sholat sunnah Qobliya itu lebih lebih utama dari semua sholat sholat nafila yang lain, walaupun hukumnya adalah sunnah, sementara sholat witir itu kan dengan sholat Qobliya kalau Qobliya itu kan tidak ada khilap kalau itu sunnahnya, ya kan tapi kalau sholat witr, itu kan baru ada khilaf ada khilaf yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan witr itu wajib, ada yang mengatakan witr ada itu adalah sunnah. Sholat kusuf juga demikian, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Teh sholat witr, sholat dia menyebutkan sholat witr adalah termasuk sholat sunnah yang di, yang e, artinya yang sangat ditekankan setelah sholat sunnah kau dan mbak dia. Adapun hukumnya dan keutamannya, hukumnya adalah sunnah adalah sunnah muakkadah al witr sunnatun muakkadah witr itu adalah sunnah muakkadah apa makna sunnah muakkadah tadi hukumnya adalah sunnah tapi pahalanya sama dengan wajib itu secara hukum nah, se apa namanya uh, sebagaimana Rasulullah sallallahu uh, dalam hadis Abu Hurairah qala inna binallahu witr yuhibbul witr sesungguhnya Allah itu witir dan menyukai yang Witr. Adapun keutamanya apa? Keutamannya itu adalah menjadi e, banyak sekali keutamaan dari sholat Witr. Di antaranya adalah di sini adalah apa namanya e, Allah menyukai yang ganjil. Allah menyukai yang ganjil. Ini keutamaan bahwa Allah suka yang ganjil. Kemudian yang kedua keutamaan dari sholat Witr. Itu adalah menjadi akan menjadi apa namanya ee, saksi diterima persaksiannya. bahkan seorang yang hafal Al-Quran kok tidak sholat witr, maka kata Imam Ahmad tidak boleh dijadikan saksi dalam saksi apa saja orang yang menghafal Al-Quran tidak sholat dia meninggalkan sholat witr maka jangan dijadikan saksi apapun baik itu saksi nikah saksi jual beli saksi apa saja nggak boleh. Ada itu menunjukkan apa? Witir, witir di salat witir dengan hafal Al-Qur'an itu enggak bisa dipisahkan. Makanya dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib dikatakan innal witra laysa bihat sesungguhnya witir itu bukan wajib. La kasalatikum mal maktuba. Walakin Rasulullah SAW apa na autara sunnah qala ya -quran, wahai ahlul Qur'an. utiru salat witir lah kalian. Bainallaha ha witrun sesungguhnya Allah itu witir luhibu al witra. Adapun kapan waktunya sholat Twitter, kapan waktunya sholat Twitter adalah setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya sampai subuh, sampai subuh. Itu setelah sholat Isya. Saya katakan setelah sholat Isya, bukan waktu Isya. Apa bedanya setelah sholat Isya dengan setelah sholat Isya dengan waktu Isya? Kira-kira di mana letak perbedaannya? Sholat mitir itu kan setelah sholat isya Bukan waktu isya Iya kan Bukan eh, Apa bedanya perkataan ini Perkataan ini setelah sholat isya Dengan waktu isya nah, Kira-kira di dimana nah, Kalau waktu isya belum tentu Sholat isya Kalau setelah sholat isya Artinya kan Teh di solat Twitter setelah solat Tisaknya. Yang paling menuhi di situ, kenapa kok para ulama mengatakan setelah solat Tisak bukan waktu Tisak? Kenapa? Kira-kira di mana? Kalau dikatakan setelah solat Tisak, artinya bisa dikerjakan waktu Maghrib. Bisa dikerjakan di waktu Maghrib. Coba tu menjamak Tisak dengan Maghrib. Jamat tak dim, ya kan? Anda solat maghrib, setelah itu anda solat isak. Boleh enggak solat witir setelah, Waktunya masih maghrib? Boleh enggak? Nah, boleh. Kenapa? Karena itulah waktu solat witir setelah solat isak. Maka itulah yang yang apa namanya, eh, yang sangat apa namanya para ulama ketika mendefinisikan itu setelah solat isak, walaupun waktunya itu masih maghrib. Tapi itu waktu sholat uh, witir. Kapan nih kalau pertanyaannya mana yang lebih utama sholat witir dikerjakan di awal atau di akhir? Tidak ada khilaf di antara para ulama adalah di akhir sholat witir itu diakhirkan. Itu kalau kaitannya dengan waktu. Tapi kalau siapa yang melakukan, kalau siapa yang melakukan maka di adalah tentunya lebih utama itu diserahkan kepada masing masing, -masing. Ada orang yang lebih utama dikerjakan witir itu di awal malam. Ada orang yang yang mafdolnya dikerjakan di akhir malam sebagaimana disebutkan uh, di sini di ketika dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Nabi s.a.w alaihi wasallam qala kepada Abu bahwasanya Nabi s.a.w berkata kepada Abu Bakar, "Mata tutir, kapan kamu salat witir wahai Abu Bakar?" Qala utir qabla ananam, saya witir sebelum saya tidur. Kahala li Umar kemudian dia berkata kepada Umar mata tutir kapan kamu witir Wahai Umar, kahala anakmu semua tutir saya tidur baru kemudian witir Kahala, kahala di Abu kemudian Nabi saw berkata kepada Abu Bakar Abu Bakar berarti solat witirnya di awal malam. Umar solat witirnya di akhir malam. Kemudian Nabi saw berkata kepada Abu Bakar akhaz tabil hasmi awbil wasiikoh. Engkau telah mengambil yang kuat. Engkau telah mengambil yang kuat. Wahkala di Umar dan juga Nabi Sallam berkata kepada Umar, akhirnya ambil kuang, kau juga mengambil yang kuat, artinya sama-sama kuatnya. Kenapa? Karena Abu Bakar itu dia sukanya di awal malam. Kenapa? Karena dia sudah sibuk. Apa namanya? Dia memang eh, apa witernya itu sebelum dia tidur. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang paling paling takut. Abu Bakar itu kan termasuk orang yang paling takut makanya apa namanya dia witir kenapa? karena saya khawatir saya tidak bisa bangun dan saya tidak sholat witir dan saya juga takut kalau saya nanti dalam keadaan saya apa namanya saya meninggal dan saya belum sholat witir itu Abu Bakar Siddiq. Karena dia ketakutannya, rasa takutnya lebih mendominasi. kalau Umar, kenapa? karena dia punya kebiasaan, dia punya kebiasaan dia sholat malam. dia sholat di bangun di akhir malam maka dia mengakhirkan sholat sholat witir wallahu taala alam saya kira itu saya uh, waktu menjelang maghrib aku lalu kaul hada astaghfirullah li wa